di acara malam pergantian tahun 2019 sebentar lagi akan menginjak 2020 ya kebersamaan anda tetap akan saya sapa melalui lagu-lagu dari teman-teman Yopalapa artis yang satu ini asli kelahiran kota dingin malang sudah cantik baheno lagi sing duwe bokong semok sa indonesia to Bareng bersama MC Intertime juga ada MC Audio, ada Ancol Project, juga ada mic pro shooting, kasih oplok-oploknya mana untuk Devi our people Deixa eu bater se de manhã iniciar Ari Mbak Devi, kalau Om boleh tahu lagu tadi judulnya apa? Lagunya judulnya Kecewa. Masa kecewa sama dengan penonton banyak I, ini? Botan.